Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini selasa 19 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah Polres Aceh Tami yang amankan 4 remaja saat aksi balapan meliar Polres Aceh Tenggara ringkus 6 pria saat pesta narkoba Dinding irigasi pantelung ambruk di terjang air bah Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM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 seluruh anggota Reskrim Polres Aceh Tamiang membubarkan aksi remaja yang melakukan balapan liar di Jalan Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Senin malam. Dalam penertipan, polisi berhasil mengamankan 4 remaja dan 5 sepeda motor sementara beberapa remaja lain melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang Ibtu Ferdian Chandra mengatakan, keempat remaja yang diamankan saat aksi balapan liar yaitu Muhammad Benajil Aswandi, 17 tahun, warga kota Kuala Simpang. Kemudian Bahagia Saputra, 16 tahun, Ismu Hasfit, 16 tahun, dan Ridwan, 17 tahun. Ketiganya warga Kecamatan Langsa Timur, kota Langsa. Keempat remaja tersebut bersama lima kendaraannya selanjutnya diangkut ke Mapolres. Kemudian mereka diberikan arahan dan pembinaan oleh polisi. Setelah berjanji tidak mengulangi perbuatan, mereka dipulangkan kembali dan dijemput orang tua masing-masing. Menurut Iptu Ferdian, aktivitas balapan liar di kompleks perkantoran Pemkab Aceh Tamiang sangat meresahkan warga. Terlebih mereka balapan di malam hari dengan kendaraan yang telah dimodifikasi knalpot yang mengeluarkan suara besar dan bising sehingga mengganggu kenyamanan warga. Iptu Ferdian menambahkan remaja yang melakukan aktivitas balapan liar di Aceh Tamiang bukan saja warga Tamiang, bahkan juga dari Kota Langsa. Sebelum 6 orang pria ditangkap aparat Polres Aceh Tenggara karena terlibat kasus narkoba. Mereka digerebek di sebuah rumah di desa Mban Cangladi, kecamatan Lawi Bulan Agara. Dari para tersangka, polisi menyita 13 paket sabu-sabu dan satu butir pil ekstasi. Kapolres Aceh Tamiang, Kapolres Aceh Tenggara, KBPE di Bastari mengatakan, 6 tersangka kasus narkoba yang ditangkap berinisial SA 44 tahun, DA 33 tahun, PS 24 tahun, HI 26 tahun, HA 35 tahun, dan HU 41 tahun. Keberhasilan penangkapan berkat laporan masyarakat. Para tersangka diamankan saat asik pesta narkoba di sebuah rumah. Saat digrebek, ditemukan 13 paket sabu yang disimpan di dalam kotak rokok yang ditemukan di halaman belakang rumah DA. Polisi juga mengamankan satu butir pelekstasi yang dibungkus dengan kertas tisu. Menurut Kapolres, berdasarkan hasil tes urin terhadap para tersangka, ternyata mereka positif menggunakan narkoba. Kini tersangka diamankan di Mapolres Agara guna pengembangan lebih lanjut. Darlun dinding irigasi Pantilung di kawasan desa Paya Abu, Senebuk Raya, kecamatan Pesangan Diren ambruk diterjang air bah. Kondisi ini mengakibatkan suplai air ke sawah di beberapa kecamatan terganggu. Petani berharap dinas terkait segera memperbaiki. Kadis Pengairan Pertambangan dan Energi Biren Ismunandar mengatakan kerusakan dinding irigasi Pantilung di Desa Paya Abu Senebu Raya sudah dilaporkan ke unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh. Pihak provinsi berjanji akan Ismunandar juga mengatakan ambruknya dinding saluran irigasi Pantilung sudah terjadi Satu bulan meski telah ditangani pihak terkait namun 3 hari lalu saluran irigasi tersebut kembali jebol diterjang air bah saat diguyur hujan deras selama ini irigasi Pantilung mengairi sawah seluas 6668 hektar akibat tanggul irigasi yang amruk suplai air ke beberapa wilayah terhenti sehingga sebagian besar petani di pesangan Jangka dan Kutablang belum bisa menggarap sawah Ismu Nandar meminta petani untuk bersabar karena dalam beberapa hari ke depan, pekerjaan perbaikan irigasi pantilung yang jebol segera dilakukan. Zarlun sebanyak 19 murid kelas 6 SD Tampur, Palu, kecamatan Simpang Cernih, Aceh Timur, yang berada di daerah terpencil, menangis karena tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP Merdeka di desa mereka. Pasalnya SD Negeri Tampur Palu belum mengumumkan kelulusan murid kelas 6 sehingga mereka tidak memiliki dokumen apapun untuk melanjutkan sekolah. Toko Masyarakat Tampur Palu, Hasbi, mengatakan hingga saat ini 19 murid kelas 6 SDN Tampur Palu belum diumumkan kelulusan sekolahnya. Warga tidak mengetahui apakah anak mereka lulus atau tidak sementara murid SD desa tetangga telah melanjutkan sekolah ke SMP swasta merdeka di desa Tampur Palu. Warga mengaku bingung ingin mendaftarkan anaknya melanjutkan sekolah ke SMP, namun tidak memiliki dokumen apapun terkait kelulusan. Sedangkan Kepala SD Negeri Tampur Palu hanya datang ke sekolah pada saat dilaksanakan ujian nasional dan hingga saat ini tidak pernah datang ke sekolah sehingga berdampak pada terkatung-katungnya nasib murid tingkat akhir SD itu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, akhirnya warga desa Tampur Palu mengutus orang untuk menjumpai bupati guna mengadukan masa depan anak-anak mereka. Warga patungan membiayai ongkos perjalanan Hasbi mengarungi Sungai Tamiang menggunakan bot selama 4 jam menuju kota Kuala Simpang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Darlon mobil Taf warna hitam dengan nomor polisi BL767YZ yang digulingkan masa di kawasan Bukit Selamat, Desa Cotgiri, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara, 16 Juli 2016 lalu, ternyata mobil curian. Mobil ini milik Sabri, 37 tahun, warga kampung Sinar Jaya Payaringkel, Kecamatan Bandar, Kabupaten Benar Meriah. Kapolsek Cotgiri Ibda Amiruddin mengatakan pihaknya baru mengetahui bahwa mobil TAF itu milik curian setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Bandar Bener Meriah. Mobil itu dicuri saat parkir di samping depot obat Dharma Agung Kampung Puja Kecamatan Bandar Bener Meriah pada Jumat malam 15 Juli lalu. Kapolsek Cotgiri mengatakan kasus pencurian ini dilaporkan pemilik mobil bernama Sabri pada 16 Juli 2016. Walau demikian mobil yang digulingkan masa ini, saat ini masih diamankan 5 Polsek Cotgiri karena tersandung kasus lain yakni tabrak lari yang kini ditangani satuan lalu lintas Polres Aceh Utara. Ibda Amiruddin menambahkan pihaknya masih menyelidiki siapa pria yang menyopiri mobil tersebut saat tabrakan, karena sang sopir berhasil kabur setelah meninggalkan mobil di lokasi tabrakan. Sementara terkait kasus pencurian mobil nantinya ditangani Polsek Bandar. Sedarlun personil polisi membubarkan sekumpulan anak-anak yang sedang asik bermain petasan di taman depan kantor imigrasi Loksmawe yang merupakan kawasan pusat kota Senin Malam. Bahkan polisi sempat mendatangi sejumlah rumah anak-anak tersebut untuk memberitahukan kepada orang tua agar mengingatkan anaknya agar tidak bermain petasan. Informasi yang dihimpun suara ledakan petasan hampir tiap malam terdengar di pusat kota Loksmawe. Bunyi ledakan mulai terdengar usai magrib hingga celang tengah malam sehingga suara ledakan tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar. Kabakop Polres Loksemawe AKP Ahsan mengakui Personilnya telah mendatangi lokasi pembakaran petasan tersebut. Saat polisi datang ada sekitar 20-an anak-anak yang berumur 10 tahun berkumpul di lokasi. Mereka sedang asyik membakar petasan. Selanjutnya, polisi membubarkan gerombolan anak-anak karena aksi mereka membakar petasan telah mengganggu ketentraman masyarakat. Polisi juga sempat mendatangi rumah anak-anak yang tinggal di dekat lokasi tersebut untuk memberitahukan orang tuanya agar aksi pembakaran petasan tidak terulang. Sudah pencurian di sebuah rumah mewah di Medan yang ditinggal mudik lebaran berhasil diungkap polisi. 8 pelaku ditangkap, di mana tiga di antaranya ditembak. Kasatres Krimpol Restame dan Kompol Fahrizal menjelaskan 8 pelaku ditangkap dari beberapa tempat terpisah dalam operasi yang baru berakhir Senin malam. Tiga pelaku yang ditembak diketahui bernama Ermanta Tarigan, 42 tahun, Ismu Ardian, 36 tahun, dan Budi Irawan, 38 tahun. Ketiganya diciduk terpisah dengan masing-masing barang bukti. Sementara lima teman mereka, Emrudi 32 tahun, Karmono 26 tahun, Livenzani Purba 45 tahun, Sugeng Tarigan 42 tahun, dan Ferry Handoko ditangkap dalam keadaan selamat. Kelima tersangka masih terus diinterogasi di Polresta Medan. Farizal belum menjelaskan rinci kasus pencurian ini termasuk barang bukti yang disita dari pelaku. Ia berdalih keterangan yang dikumpulkan belum utuh karena masih menunggu tiga pelaku sembuh dari perawatan di Rumah Sakit Bayangkara informasi berkembang pencurian ini dilakukan para tersangka di rumah mewah di Jalan Bunga Melur pada awal bulan ini para tersangka beraksi saat kondisi rumah kosong ditinggal mudik lebaran penghuninya dari Newsroom Serambi Tanjung Permais sekian berita malam edisi Selasa 19 Juli 2016 berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat